Sial untuk GWK, grup Wolo Korea, juga ada Kriwul bersama Nyo Palokan. Sopos <Syukur> yang gojone di Tigo. 对对 di ageng mana do